Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Untuk melanjutkan pelajaran kita Tentang dasar-dasar bahasa Arab Dan perlu saya sampaikan Bahwasannya pada pertemuan yang lalu Kita telah membahas Tentang pembagian dari fiil mudorek Kita juga telah membahas Diri masing-masing dari Arabnya Dan yang perlu dicatat Dan perlu diperhatikan bahwasannya Asal dari suatu fiil mu'rab dia adalah marfu. Sekali lagi, asal dari suatu fiil mu'rab dia adalah marfu. Kecuali tatkala dia kemasukan sesuatu yang dapat menyebabkannya menjadi mansub ataupun majjizum. Nah, sesuatu yang menyebabkan menjadi bentuk mansub ataupun majjizum tadi dinamakan dengan amil. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang awamilul af'al yaitu tentang amil amil pada fi'il. Kita perhatikan bahwasanya awamilul af'al dia dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah al-ada wa tunnasibah. Kemudian yang kedua adalah al-ada wa tuljazimah. Sekarang kita akan membahas satu persatu yang pertama kita akan membahas tentang Al-adawatun nasibah Apa itu Al-adawatun nasibah Dia adalah alat-alat Yang digunakan untuk Menasobkan fi'il Jadi, saat kita Menemukan suatu fi'il Dia kemasukan dengan Alat-alat penasob ini Maka dia menjadi mansob Ya, sekali lagi Manakala ada suatu fi'il yang tadi bahwasannya asalnya dia adalah marfo, tatkala kemasukan dari alat-alat penasob ini dia nanti bentuknya berubah menjadi mansob tayyip, apa saja? kita akan membahas tentang alat-alat penasob tersebut Mara. oleh karena itu, kita akan masuk ke pembahasan tentang macam-macam alat penasob tayyip, yang pertama kita perhatikan alat penasob, yang pertama adalah an an dan nah, ini biasanya dia diletakkan antara dua buah fiil. Contohnya misalnya ana uridu an adhaba ila al Kita perhatikan pada fiil adhaba, dia asalnya adalah adhabu, akan tetapi tatkala dia kemasukan an, maka dia berubah menjadi mansub. Ya, sekali lagi adhaba dia mansub karena kemasukan an ya oleh karena itu an termasuk alat penasok. terus itu yang pertama. kemudian yang kedua adalah lan. lan lan digunakan untuk menafikan sesuatu yang akan datang. jadi kalau dapat kita artikan artinya itu tidak akan. contohnya misalnya lan yan jaha alkat selanu. kita perhatikan yan jaha dia menjadi mansuk. Kadang-kadang dia kemasukan dengan lan karena memang lan di sini dia termasuk alat penasok tidak akan sukses orang yang malas jadi sekali lagi yang jaha bentuknya mansuk karena dia kemasukan lan yang mana itu yang mana lan adalah termasuk alat penasot. Baik Kemudian yang ketiga idan idan Idan juga merupakan alat penasop. Biasanya dia diletakkan sebagai sesuatu yang sebelumnya merupakan ada suatu pernyataan. Atau dia diletakkan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Artinya kalau boleh kita artikan jika demikian. Jadi misalnya Idan tanjaha. Tanjaha dia mansup. Kenapa mansup? Karena memang kemasukan Idan Sedangkan izan termasuk dari alat penasop. Tid itu alat penasop yang ketiga. Sekarang alat penasop selanjutnya adalah kai. Kai. Kai ini digunakan untuk menjelaskan suatu alasan. Suatu alasan. Jadi kalau dapat kita artikan ya agar atau supaya. Ini kai. Contohnya misalnya kita buat kalimat itstahid ya ahi kaitan jahat. Maknanya, bersungguh-sungguhlah, wahai saudaraku, agar engkau sukses. Nah, kei ini diartikan agar. Kita perhatikan tiil yang terletak setelah kei, yaitu tanjahal. Dia mansup, kenapa mansup? Karena yang memang kemasukan kei. Dan di sini, kei adalah merupakan alat penasot. Koyab yang kelima, apa yang kita kenal dengan lamu kei. Lam Lamkei adalah huruf lam, akan tetapi mempunyai makna seperti kei, yaitu untuk menjelaskan suatu alasan. Artinya ya sama, agar atau supaya. Contohnya misalnya kita buat irpa sautaka lias mau, kita perhatikan irpa sautaka lias mau. Nah, lam di sini, li di sini masuk pada Fiil Fiil apa di sini? Ya termasuk kategori dari DL al-Abaalul Khamsah. Asalnya Yasmauna. Tatkala kemasukan dengan lam ke, di sini li, dia tanda nasabnya. Kita ingat tanda nasab dari al-Adawat. Tanda nasab dari al-Abaalul Khamsah kita ingat yaitu dengan hat punon. Maka nunnya dihapus. Asalnya dari Yasmauna menjadi yasma'u ini karena kemasukan dengan lam ka atau li. Kemudian yang keenam yang keenam kita membahas tentang lamul juhud yaitu tentang lamul juhud. Lam juhud di sini digunakan sebagai bentuk pengingkaran yaitu bentuk pengingkaran, pengingkaran dalam suatu kalimat. Misalnya kita buat contoh Makanal muslimu liyashara ahohu Artinya, seorang muslim tidak akan mencemooh saudaranya Pengingkaran bahwasanya seorang muslim itu tidak akan mencemooh saudaranya Kita perhatikan li di sini Li pada kata atau bi'il yashara Ya, mansub karena memang dia kemasukan dengan lam juhud Ingat, lam juhud Dia biasanya terletak setelah makanan Jadi, Apabila nanti kita menemukan suatu kalimat Di depannya ada makana Kemudian kita menemukan suatu huruf lam Maka biasanya dia adalah merupakan lam juhud Yang dia mempunyai tugas untuk menasopkan suatu fiil Sehingga saat kita perhatikan disini Lias horo dia bentuknya mansub Karena sekali lagi dia kemasukan dengan lam juhud Kemudian alat penasop yang lain adalah hatta hatta kata ini artinya hingga ya hingga atau sampai misalnya kita buat contoh di sini la tata hadatu hatta yantahiya darsu kita perhatikan di sini hatta masuk pada fiil yantahi ingat hatta masuk pada fiil yantahi kita perhatikan yantahi ini asalnya dia adalah fiil muktal Mu'tal dengan apa? Mu'tal dengan ya. Kita ingat bahasanya kita telah belajar tentang ciri masing-masing ekarab dari kelompok-kelompok fiil. Kalau kita lihat atau kita baca bahasanya ciri nasabnya dari mu'tal ya fiil ya mu'tal dengan ya yaitu dengan fathah. Maka kita perhatikan Hatta yang tahia adar sukiyah menjadi bentuk Nasop Asalnya yang tahi Tadkala kemasukan hatta Yang mana hatta Tadkala masuk ke dalam Suatu fiil Ia mempunyai amalan Atau mempunyai tugas Untuk menasopkan fiilnya oh, yeah. Itu merupakan Alat-alat penasop Jadi sekali lagi Alat-alat penasop ini ya, Perlu kita ketahui Atau kita hafal Untuk mengetahui Bahwasannya suatu fiil Kalau kemasukan dari Salah satu alat-alat penasop tadi Maka VL yang dia asalnya Marvok, sekali lagi VL yang asalnya Marvok, dia berubah menjadi Mansur.